Langsung saja bro Biar libas community bergoyang Ada Ramayana Ada Max Pro Shooting Juga ada libas community SNP Indonesia Keri Mahesa Palat. Terima kasih Papua Got this ¡Gracias!